Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Dir mantan, maafkan aku yang dulu, kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Dulu aku buka aurat sekarang aku pakai jilbab. Cowok sariah ya. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Itu hijrah. Kalau dulu... Aku bergerkil, sekarang aku belajar tartil Kalau dulu aku metal, sekarang aku morotal Kalau dulu aku preman, sekarang aku beriman Out of the zone, out of the track Terinspirasi oleh Nabi Kalau orang Sunda bilang, nanya Rek itu wae, mau gitu aja Mau sampai kapan? Gak apa-apa sih, cuman apa-apaan ora opo-opo Cuman opo-opoan gitu ya